Kehasilan suatu bangsa berada di tangan pemimpin. Tidak hanya menjadi sang pengambil keputusan, sosok pemimpin pun mutlak menjadi ciri utama dari kehidupan kelompoknya. Sifat adil, bermoral, tanggung jawab, jujur serta amanah wajib dimiliki seorang pemimpin. Realita yang kini terjadi kepemimpinan seakan menjadi sebuah mainan. Kepercayaan dengan mudah dipertaruhkan. Dan tak kesejahteraan rakyat pun terlupakan. Tak sedikit masyarakat saat ini masih meronta-ronta dalam garis kemiskinan. Tidakkah kita rindu? Rindu akan pemimpin setaula dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjadi tugas kita bersama dalam menentukan nasib bangsa ini selanjutnya. Sudah benarkah kita dalam memilih seorang pemimpin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wassalaman wabudu Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam muhasabah kita kali ini Dan bersama-sama di majlis ini adalah majlis taklim Anasyatul Hikmiya dari pengadegan Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan baraka Allah Amin. Amin Kita akan mengambil tema kepemimpinan dan kecerdasan sosial Nah 9 April insya Allah akan ada pemilihan anggota legislatif Mari kita melihat bagaimana antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya Wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya Biasanya, kata orang Apa bedanya pilek dengan pil KB? <laughs> Kalau pil KB Mereka lupa minum pil Maka jadilah anaknya Kalau pilek Setelah jadi, lupa lah yang memilihnya <laughs> Tidak semua pasti Tapi sebagian besar seperti itulah fenomenanya Mari kita lihat bagaimana Ibu yang di rumah maupun yang di majelis ini Pasti mengenal siapa beliau Bung Karno Bagaimana kebesaran Bung Karno Diingat oleh rakyat, dihormati oleh rakyat sebagai pemimpin besar Di Republik Indonesia apa sebetulnya tugas pemimpin? Mestinya tugas pemimpin adalah fihiroh satidin, wasia satid dunia. Jadi tugas pemimpin adalah fihiroh satidin menjaga agama, wasia satid dunia dan mengatur negara. Jadi janganlah pada saat dia memimpin negara itu tambah amburadul. Janganlah dia ketika menjadi pejabat lalu kemudian rakyat bukan makin tertib Tapi rakyat ternyata makin gunda-gulana karena serba tidak pasti Kalau dia lulus sekolah dapat ijasa kira-kira besok saya bisa kerja apa enggak ya Perasaan-perasaan seperti itu ada, panda. Ada Kalau sekarang anaknya kelas 3 SMA atau Alia Dia pintar, mau ke perguruan tinggi Besok ada uang apa enggak ya Untuk bisa melanjutkan kuliah anaknya Perasaan itu ada, panda. Ada, ada. Bagaimana kemudian ini pada tataran Fisya Sati Dunia Pada tataran Fihira Sati Din juga seperti itu kalau memang tugas pemimpin adalah menjaga agama, maka ketika gedung-gedung dari tempat ibadah makin banyak, rakyatnya makin taat beribadah. Nah ini gedung-gedung tempat ibadah makin banyak, makin bagus, tapi sepertinya akhlak ini makin menjauh dari akhlakul karimah. Betul lah Bunda. Nah ini sebetulnya adalah. PR ya Menurut kitab Al-Hakam Sultaniya PR dari penguasa adalah Fihiro Satidin Wasiyah Satidunia Menjaga agama dan mengatur negara Mari kita melihat Kalau pemimpin itu punya tugas Menjaga agama dan mengatur negara Bagaimana kemudian tugas pemimpin Dan tugas agama di dalamnya ini panjang sekali. Imam Al Ghazali punya pikiran bagaimana sebetulnya menempatkan penguasa dan agama. Wal mulku watinu tawamani. Penguasa dan agama seperti saudara kembar. Kalau penguasanya kebetulan beragama Islam, lalu membaca Quran saja nggak bisa. Bagaimana kita berharap penguasa dan agama bisa seperti saudara kembar Kalau penguasa beragama Islam Baru masuk ke masjid Kalau kampanye Supaya disotting Supaya kelihatan bahwa dia itu orang saleh. Kira-kira ada enggak yang begitu ya? Banyak Nah, banyak <laughs> Pemirsa Cahayati Rahimahkumullah Kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini kita mengambil tema bagaimana kepemimpinan dan kecerdasan sosial. Kalau tadi kita telaah wal mulku waddinu tau amani, bagaimana sebetulnya antara kekuasaan dan agama itu bisa menjadi saudara kembar. Nah, persoalannya adalah yang kebetulan menjadi pejabat, menjadi penguasa, mungkin mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu. Nah, yang beragama Hindu apakah ia beliau rajin ke pura? Yang beragama Nasrani, apa ia tiap Sabtu atau Minggu mereka ke gereja? Yang beragama Islam Saya khawatir Kalau sholat itu mestinya Sehari lima kali Saya khawatir sholatnya lima hari sekali Karena sholat Hanya pada saat sholat Jumat Supaya publik mengetahui Bahwa dia orang yang sholat Kalau sudah seperti ini bagaimana pula Rakyat yang dipimpinnya Ini adalah PR kita bersama Maka ketika misalnya Kita lihat kalau hari ini di TV, di jalan-jalan, di media, kita melihat ada gambar partai-partai ini, ini adalah partai peserta pemilu. Yang nanti tanggal 9 April, rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi. Ada 15 partai, karena di sini ada partai daerah ya yang tidak dimasukkan. Apakah ketika nanti pemirsa dan ibu-ibu yang ada di majelis ini Ke bilik suara, ke TPS Memilih wakil kita yang ada di DPRD tingkat 2 Wakil kita yang ada di DPRD tingkat 1 Wakil kita yang ada di DPR RI Wakil kita yang ada di DPD Kira-kira satu persatu sempat tidak mengenali mereka Tidak Bahwa kalau dia kita pilih, maka dia akan bisa mengawinkan, menyeimbangkan antara kemampuan agamanya dan cara mengatur negaranya Ketika mereka dilantik, mereka berikrar, mereka berjanji, mereka bersaksi bahwa mereka tidak akan menerima hadiah dari siapapun Nah, khawatirnya kita, oh iyalah tidak mau terima hadiah kalau diketahui orang Tapi kalau tidak ketahuan, dapat dol, please, dan seterusnya Tentu kita berharap bahwa makin hari masyarakat di negeri ini akan makin dekat dengan pemimpinnya Makin dekat dengan siapa yang akan dipilih, terutama pada saat pileg dan pilpres yang akan datang Nah, saya pikir yang di majelis ini barangkali ada sesuatu yang akan disampaikan. Silakan. Saya bis saja. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri. Saya mau bertanya. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengenal sosok pemimpin yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara? Seperti apa kriterianya e, untuk e, memilih pemimpin itu ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Astri. Subhanallah. Ini PR kita bersama bagaimana kita memilih pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ini kan PR kita adalah hakikat kepemimpinan Al-Qur'an itu tidak melihat bahwa kepemimpinan itu hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga ada pertanggungjawabannya ketika dia melaksanakan kepemimpinan itu. Ini kan yang sering kita hafalkan. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini mengajak kepada kita supaya hati-hati bahwa setiap dari kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tidak akan pernah malaikat rakib atid lupa mencatat. Betul ndak? Karena malaikat tidak mengenal tidur. Jadi jangan karena dianggap tengah malam ah sudah, siapa tahu malaikat kecapean lalu tidur. Ah sudahlah, dia tanda tangan yang aneh-aneh di tengah malam dan seterusnya. Pemirsa, Cahayati rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam muhasabah kita kali ini. Kita mengambil tema kepemimpinan dan kecerdasan sosial. Mungkin memang ini tidak hanya dialami oleh masyarakat kota, masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di daerah tertinggal, yang ada di daerah terpencil, terluar, apalagi mereka, sulitnya mereka bisa memilih pemimpin yang betul-betul mereka kenali dohiron wabatinan. Biasa kita mengenali, oh iya itu sepertinya orangnya baik ya, tapi taunya di TV. Ya kan Oh iya, sepertinya baik ya, eh taunya juga dari media, kan, dari koran dan seterusnya. Maka memang ketika kita punya guru, ketika kita punya stad, stada, bagus juga kita bertanya kepada beliau. Siapa tahu kita belum mengenal, tapi guru-guru kita sudah mengenal lebih dekat. Karena kalau tidak kita kenal seperti ini hadis Rasulullah ini saya rasa kita juga sangat sering mendengar dan mungkin kita hafal. Idza du'atil amanatu fantadiris sa'ah. Qala, kaifa idu'atuha? Qala, idza wasida al-amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kita ini sedang memilih pemimpin. Pemimpin macam mana yang kita harapkan? Oh, yang kira-kira bisalah kita titipi amanah anak-anak kita supaya menjadi sumber jariah kita. Berarti dia harus melahirkan regulasi, peraturan perundang-undangan yang kira-kira bisa menyelamatkan warganya. Jangan kemudian keran-keran kemungkaran itu diberikan keleluasaan misalnya. Kemudian kita melihat lagi. Ada krisis keteladanan, ngomongnya bagus, janjinya bagus, tapi sepertinya perilakunya sulit diteladani. Sekarang itu PR kita adalah sulitnya mendapatkan pemimpin yang bisa diteladani. Maka kalau kemarin di bulan Robiul Awal kita memperingati Maulid Nabi, tidak kehitung lah banyaknya. Seringkali Para ustaz atau ustazah menyampaikan ayat ini Surah Al-Ahzab ayat 121 A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad gana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limanka nayrullaha wal yawmal akhir wa zikrullaha katsira Allah Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat maka dia akan banyak menyebut nama Allah Rasulullah memberikan keteladanan itu Bagaimana orang yang memaki-maki tiap hari Itulah yang tiap hari juga disuapi oleh Rasulullah Kita jangankan dimaki Kita yang pura-pura sepertinya orang semua kenal kita Eh kita jalan orang pura-pura tidak kenal dia pun sakit hati Ada enggak yang seperti itu? Ada pula kalau dia ceritakan bagaimana supaya pejabat bersih tidak korupsi, eh ternyata di lingkungannya juga melakukan korupsi. Ada nggak itu di negeri ini? Ada. Makanya memilih pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Kalau Quran menyebut pilihlah yang paling tidak bisa mengikuti keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tugas kita berat karena penduduk di negeri ini jumlahnya besar, wilayahnya juga luas, tetapi bahwa ingat kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tidak pernah malaikat raqib atid tidur sampai lupa mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan Allah akan memilihkan kita pemimpin yang amanah, barokah. Amin. Majlis ini mari bersama kita tutup dengan munajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Qadiyal Hajat. Waqadih Hawa'ijana, ya Allah. Waqadih Hawa'ijana, ya Allah. Waqadih Hawa'ijana, ya Allah. Ya Allah. ya Allah, kami punya hajat. Pesta Demokrasi 9 April 2014 Hajat kami, mohon kami diberikan Wakil-wakil rakyat Pemimpin yang amanah Pemimpin yang berakhlakul karimah, Pemimpin yang bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara Ya Allah Ya Allah Ya Rafiat Darajat Irfa' Darajatana Ya Allah Ya Allah Angkat Derajat kami Ya Allah Angkat Derajat bangsa kami Ya Allah Jadikan bangsa ini Bangsa yang bermartabat Baldatun Tayyibatun Warabbun Wafur Ya Allah Ya Allah Ya Dafi'al Baliyat Ya Allah Ya Allah Ya Mujibat Da'awat Kabulkanlah doa kami Ya Allah Amin. Ya Arhaman Rahimin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin. Mohon maaf Wallahul maafiq ila aku amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh